Terawih bersama, semoga amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga tetap terjuruhkan Semoga terjuruhkan Perlu saya sampaikan Bahwa Sebelum Adanya Ceramah dari Ibu Dr. Faiza Mungkin saya sedikit pengantar ya mengenai profil beliau, beliau adalah lengkapnya adalah Oh ya yeah, Dr. Faizah Ali Sibroma Lisi. Beliau saat ini sebagai dosen di Institut Ilmu Quran Jakarta dan juga sebagai ya dekan ya, dekan di di sana di IQ plus juga beliau baru saja diangkat sebagai dekan pencapa dekan di e, wakil dekan di UIN Jakarta Fakultas Ushuluddin. Alum beliau S1 sampai S3 adalah dari Al-Azhar University Kairo. Jadi dokter pertama perempuan Indonesia yang bidang tafsir alumni Al-Azhar. Beliau termasuk eh didikan dari termasuk dari Profesor Quraish Shihab yang kalau Profesor Quraish kan yang pertama. Nah, alhamdulillah beliau juga um, didikan dari beliau dan kemudian eh uh, salah satu pernah uh, juga duduk di Akwan Suriah PBNU, kemudian di uh, Komisi Fatwa MUI Termasuk mengedit tafsir Departemen Agama yang 10 jilid beliau Di situ dan Yang terakhir juga sebagai juri Selama bertahun-tahun dari MTG Nasional Nah Karena ini adalah Kesempatan dari Beliau di Melbourne Kemarin sudah di Westall dan Di Badru Makmur dan termasuk Kemusiman Jadi, uh, Setelah ini Beliau adalah dalam rangka Safari Ramadan NU Australia New Zealand Setelah ini beliau akan ke Canberra, Kemudian Brisbane dan ke Auckland New Zealand Nah ini adalah kesempatan langkah Terutama buat ibu-ibu Seperti di Westall kemarin Silahkan mengajukan pertanyaan Apa curhat, apa itu bisa Kemarin bawa Pak juga enggak ada masalah Itu, Itu mengenai itu Mungkin itu dulu Bu Dr. Faizah, silakan saya beri kesempatan. Terima kasih. A'udhu Billahi Minash rajim. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalinu. Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba' Yang saya hormati Ibu-ibu dari jama'ah surau kita dan juga bapak-bapak yang mana puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Di malam yang sejuk ini Allah masih mengizinkan kita bisa sampai ke tempat ini melakukan sholat uh, isya, dilanjutkan dengan sholat tarawih, witir, doa dan sebagainya. Semoga Allah menerima ibadah kita, menyempurnakan puasa kita dan Memberikan kita maghfirah. Karena kita berada dalam hari-hari di mana Allah menjadikan maghfirah. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya malu kalau dikatakan memberi tausia, Karena saya yakin bapak-bapak sudah lebih pinter dari saya. Tujuan seksi ini memang mungkin lebih kepada ibu-ibu. Tapi kalau seandainya bapak-bapak mau mendengar ya tidak terlarang begitu. Yang ingin saya bahas bukan lagi permasalahan perempuan karena sudah tiga pertemuan saya ngomong perempuan melulu maka kali ini saya ingin uh, membahas sedikit tentang Alquran karena memang kita sebentar lagi akan menanti hari-hari turunnya Alquran yang memang itu tidak diberitukan diberitahukan kapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada hanya hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan antara tanggal 21 sampai tanggal 29 Ramadan dan pada malam-malam ganjil. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang dikatakan di dalam Al-Quran atau malam yang lebih sempurna, lebih membawa keberkahan dari seribu malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya insya Allah. Al-Quran yang tadi kita bacakan dengan penuh khidmat dalam uh, salat kita yang telah diperdengarkan berupa wasiat-wasiat pesan-pesan ilahi yang kalau kita dengarkan, kita simak, kita hayati, kita pahami sungguh Al-Quran benar-benar merupakan kitab hidayah. Karena berisi petunjuk larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab suci Al-Quran disebut ad karena memang beri peringatan kepada kita. Kitab suci Al-Quran bisa dikatakan ad-doa karena memang berisi ayat-ayat yang bisa dibacakan sebagai doa. Kitab suci Al-Qur'an bisa dikatakan syifa lima fis karena banyak sekali tuntunan ilahi terkait dengan cara-cara mensucikan hati kita. Itu sebabnya ketika Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah SAW. alaihi wasallam bukan hanya ditujukan kepada nabi kita tetapi untuk disampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, sampaikanlah ma unzila ilaika" Hai Nabi, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Maka sejak awal diturunkan Nabi Muhammad telah menyampaikan kepada umatnya dengan cara mengajarkannya, mengajarkan cara membacanya, cara menghafalnya dan cara menafsirkannya. Rasul menafsirkan Al-Qur'an Bukan hanya dengan penafsiran beliau, tetapi juga menafsirkan Alquran dengan Alquran. Misalnya kalau kita baca ayat Innaalhamrualmaisyruadamualahmalhiziruamaohillalilailah dan sebagainya, kata Adam di situ tidak disebutkan jenis darah yang mana yang diharamkan misalnya. Nah, hati yang kita makan itu juga darah. Limpa yang kita makan, darah. Oh ternyata yang dilarang adalah dalam ayat, -ayat lain yang Allah mengatakan Adam al-Masfuh. Darah yang mengalir. Atau misalnya ketika Allah mengatakan tidak masuk surga orang yang yalbisuhu na'imanahum dizulmin. Para sahabat bertanya, siapa manmin dalam yuzlim nafsahu? Siapa diantara kita yang tidak menzolimi dirinya? Karena kita rata-rata semuanya menzolimi diri. Kita ngerokok menzolimi diri. Makan sambal, kalau perutnya mah, menzalimi diri. Ya kan? Dingin-dingin ah, begini, tidak pakai baju dingin, menzalimi diri. Tapi Rasulullah Wasallam mengatakan, bukan zalim yang kamu maksudkan, tetapi adalah zalim yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim dalam surah Luqman. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezoliman. Jadi tidak akan masuk surga orang yang beriman tetapi mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Bahkan di ayat lain diterangkan. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Dan akan mengampuni dosa-dosa lain. Ini contoh dari tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menafsirkan Al-Qur'an dengan ucapan-ucapan beliau sendiri. Seperti sholat misalnya kita tahu di Al-Qur'an hanya ada perintah akimus salat. Wa'atszka. walillaitiisaiabil salat yang hanya ada perintah akiimu salat dijelaskan oleh Rasul dengan sabdanya seluk kam itu salatlah sebagaimana aku salat jadi fikihnya gampang benar nggak pakai berbulan-bulan belajar salat cukup melihat nabi salat ya kan Begitu juga Tentang Misalnya zakat Puasa Haji khudu'anni Manasikakum Ambillah dariku e, Ibadah manasik haji Jadi contoh langsung Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Banyak lagi hal-hal yang Ditambahkan oleh Rasulullah Yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran Misalnya Uh, di dalam surah al-baqarah ali imran itu ya kalau nggak salah ayat 65 kalau nggak 65 atau berapa hurimat alaihikumulmae catuah hurimat alaihikum ummahatukum dan seterusnya itu tidak disebutkan haramnya memadu seorang istri dengan bibinya tetapi nah, nabi melarang yang demikian itu ya begitu juga tentang Orang yang murtad tidak mendapatkan warisan, orang yang membunuh ayahnya tidak mendapatkan warisan. Itu dijelaskan oleh Rasulullah Wasallam Sepeninggal Rasul, para sahabat beristihad menafsirkan Al-Quran. Mengapa tidak hanya Rasul yang menafsirkan? Karena tidak semua Rasul menafsirkan Al-Quran. Sedangkan pada masa sahabat banyak sekali masalah-masalah yang perlu ditafsirkan. Maka para sahabat mulai menafsirkan. Nah ini tafsir yang berasal dari Nabi, berasal dari Al-Quran, berasal dari sahabat disebut tafsir Bil-Maksur. Artinya sumbernya adalah tiga yang saya sebutkan tadi yaitu Al-Quran, perkataan Nabi, dan perkataan sahabat bahkan ada yang mengatakan tabiin Belakangan juga ulama sepakat mengatakan ijtihad sahabat juga dan tabi'in adalah termasuk tafsir bil ma'tsur. Sepeninggal Rasul, para sahabat sudah mewarisi banyak kitab-kitab tafsir, tetapi tidak semua ayat Quran juga belum ditafsirkan sehingga ulama tabi' tabi'in mulai menafsirkan sampai sekarang. Kenapa Al-Quran harus ditafsirkan? Karena Al-Quran kita petunjuk. Pemahaman kita terhadap Al-Quran memberi dampak atau pengaruh yang sangat besar terhadap keberagamaan kita. Maka Al-Quran harus terus ditafsirkan bahkan sampai saat ini. Maka penafsiran berkembang. Kalau pada masa... Sahabat tabiin dan sebagainya sumber penafsiran adalah Al Qur'an kemudian istihat Nabi dan istihat Sahabat belakangan para ulama mulai lebih menggunakan logika dalam menafsirkan meskipun tidak sepenuhnya melepaskan diri dari tafsir del maksur karena banyak hal-hal yang tidak bisa dilogikakan seperti sebab nuzul nasah mansuh kiroat Keutamaan surah itu tidak bisa diistiharkan. Mesti ada riwayat yang merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada permulaan Islam tafsir mungkin berkutat seputar pembuktian kemujizatan Alquran dari sisi balagohnya, kebahasaannya, karena memang Alquran kitab sastra. Allah memperkenalkan Perintah dan larangannya Dalam bentuk bahasa yang Sangat tinggi sastranya Itu sebabnya maka dikatakan Al-Quran Adalah mu'jizat Yang menjadi bukti kebenaran Rasul Kenapa mu'jizatnya harus kitab suci Yang memiliki sastra yang tinggi Karena manusia ketika itu Sedang mengalami masa-masa Kejayaan sastra Belakangan Orang mulai membahas kebahasaan Al-Quran. Banyak uh, kata-kata Al-Quran yang begitu kaya, uh, yang mungkin diungkapkan dan kita mengetahuinya. Maka muncullah corak kebahasaan yang pure dari sisi kebahasaan, ada yang pure... Sastra. Ada juga yang mencoba menarik makna dibalik kata-kata di dalam Al-Quran Yang disebut dengan corak bayani Misalnya di Al-Quran ada kata khalako, ja'ana Ada yang eh, sahara Apakah itu dalam bahasa Indonesia kita selalu menerjemahkan dengan menjadikan Padahal di dalam Al-Quran punya makna-makna berbeda Khalako menciptakan sesuatu yang belum pernah ada Ja'ala menciptakan sesuatu terkait dengan fungsi Sahara menciptakan sesuatu yang terkait dengan Usaha kita memperolehnya Karena Allah hanya menyediakan Di alam ini Kemudian corak berkembang Dengan masuknya filsafat ke dalam dunia Islam Mulai muncul Tafsir dengan corak falsafi Misalnya Fakhrul Razi Kemudian muncul tafsir aini, ini. Itu misalnya Tontowi Jauhari. Kemudian muncul setelah mengalami penjajahan besar-besaran negara Arab. Mereka mulai berpikir bagaimana mengembalikan umat kepada Al-Quran. Mereka menilai tafsir-tafsir klasik terlalu banyak. Memaparkan keilmuan dari mufasir. Maka sejak Muhammad Abdu muncullah corak adabi ijtima'i. Yaitu... Sosial kemasyarakatan. Artinya, menafsirkan Al-Quran dikaitkan dengan fenomena sosial yang ada di masyarakat. Muncul tafsir mulai dari Al-Manar, Al-Marali, Tahrir Watanwir, kemudian juga sampai sekarang ini misalnya Zilalil Quran, kemudian Wahbah Zuhaili, Syarrawi. kita juga ada melihat penafsiran yang berkata ilmi, yaitu mengaitkan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran selain kitab petunjuk, juga kitab yang berisi ayat-ayat hukum dan juga berisi ayat-ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Bahkan, Ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan Tiga kali lipat dari Ayat yang berisi hukum Para ulama mulai meneliti Ayat-ayat yang terkait dengan Ilmu pengetahuan Dan Terus terang sampai saat ini Belum banyak memang kalau kita Lihat dengan Tingginya teknologi Yang kita uh, Lihat sekarang ini uh, Belum banyak hal-hal yang diintegrasikan antara penafsiran dengan ayat-ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Padahal dari jumlah isyarat ilmiah yang sudah diungkap oleh para ilmu pengetahuan, oleh para ilmuwan itu membuktikan bahwa Al-Quran memang salih zaman wal makan. Cocok dimana saja untuk terus ditafsir. Karena di era Ilmu pengetahuan ini, kalau misalnya Al-Quran tidak bisa diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan, mungkin orang sudah meninggalkan Al-Quran. Tapi banyak fakta yang ternyata memang banyak kita dapatkan, misalnya Firman Allah saja, Inna Lillahi Wasalaikum Ya'rubah Masya Allah. Sesungguhnya Allah tidak malu memberikan contoh, meskipun hanya sebesar nyamuk, ya kan? Kalau mungkin dari sisi mata kita manusia nyamuk itu makhluk yang lemah, kecil, cepat mati begitu ya. Tapi ternyata nyamuk itu bisa mematikan kita. Berapa orang kaya direktur mati karena DBD, ya kan? Padahal DBD-nya sangat kecil. Lebah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Wahai jibali buyut, kan? suruh ambil rumah di batu dibikin rumahnya begitu indah, ya kan? Ternyata menjadi sumber gizi yang tidak pernah diingkari oleh manusia, ya kan? Semut disebutkan, artinya yang besar yang kecil disebutkan di dalam Al Quran, ternyata Semut yang kita hina kan itu ternyata koloninya luar biasa. ya kan? Uh -uh. Belum lagi hal-hal yang terkait dengan isyarat-isyarat ilmiah yang sudah ditemukan sampai saat ini. Misalnya orang Lipi mengatakan ketika gunung itu dikatakan tamu rumah orang berjalan. Ternyata memang betul berjalan. Bahkan diprediksi 150 atau 250 tahun lagi pulau Jawa mendekat ke Cina. Ya kan? Nah, ketika di Quran ada kata Al-Bahrul Masjur, ada sumber apa di dalam perut bumi? Kita mungkin nggak percaya, karena yang kita gali selalu tanah dan air. Tapi ternyata dengan adanya lumpur Lapindo, kita yakin, wah benar, rupanya ada penggorengan besar yang membuat bubur Lapindo di perut bumi, ya kan? Nah, atau misalnya ketika Al-Quran mengatakan bahwa Besi itu diturunkan dari langit Karena bumi tidak mengandung besi Di surat atur itu kan Kami turunkan besi Seperti kami turunkan wahyu Itu ternyata menurut penyelidikan Besi turun dari langit melalui meteor Ribuan jutaan tahun yang lalu Bumi sudah dijatuhi meteor Yang kalau menurut Al-Quran itu adalah Cara Allah melempar para setan-setan yang ingin mendengarkan berita dari langit. Dan menurut ilmu pengetahuan itu adalah kobas. Kepingan-kepingan dari bintang-bintang yang lepas jatuh ke bumi. Karena jauhnya kelihatannya kecil, padahal itu bisa besar. Mungkin kalau di Nevada katanya pernah jatuh itu sebesar garis tengahnya 15 kilometer. Eh ternyata benar, bumi kita tidak mengandung besi misalnya kan. Uh, banyak lagi informasi yang uh, kalau diintegrasikan dengan Al-Quran mungkin kita akan lebih dapat memahami dan lebih meyakini. Walaupun kita sekarang yakin ya keyakinan kita bukan untuk meragukan keimanan kita ya tapi untuk meyakinkan seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa minta Rabbi arini alurilai, alhamdulillah kalau bala kalau bala, laki liat mainna kalbi. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar di Australia ini Sangat dinanti Sumbangsihnya terhadap penafsiran Al-Quran Dengan masing-masing bidang ilmu Yang mungkin dicari sisi-sisi agamanya Sehingga kita bisa menafsirkan lebih dari uh, Hanya sekedar menganggap Al-Quran Kitab suci atau kita anggap sebagai kitab hidayah uh, Karena Kalau misalnya Alquran lebih bisa uh, dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, tentu mungkin orang non Muslim bisa menerima dan mengatakan bahwa Alquran kalamullah. bukan lagi pemikiran dari Nabi Muhammad SAW. Karena memang ada pemikiran bahwa Alquran adalah hasil budaya dan yang memproduksi budaya, begitu kan? Uh, jadi ke depan kita sangat harapkan ibu-ibu, bapak-bapak yang memang mendapatkan kenikmatan dari Allah belajar di negeri yang sangat enak dan tenang ini untuk Cobalah hmm. membajukan ilmu pengetahuan itu dalam baju tauhid ya karena memang dalam Islam ilmu itu kan dimulai dengan ikra bismirabbikal ladzi khalaq ee uh, uh, baca uh, ikrak bacalah dengan nama Allah jadi semua ilmu bisa bernilai uh, ruhani bisa bernilai ibadah kalau itu dibajukan dengan nilai nilai uh, akidah, kita tentu berbeda dengan orang non muslim yang mengatakan bahwa objek uh, ilmu itu adalah yang terlihat kita mungkin ilmu yang diwariskan oleh Islam adalah termasuk ilmu yang tidak terlihat Ya, saya rasa begitu saja uh, pembukaan saya karena katanya ada pesan jangan banyak-banyak ngomong <laughs> yang banyak adalah tanya jawab saja Saya rasa sekian uh, Terima kasih boleh kita lanjutkan Jangan jawab-jawab Kalau nggak bisa saya jawab ya saya nggak jawab Kalau saya bisa ya saya jawab insyaallah Terima kasih Bu Silakan dari Bapak Bapak dan Ibu-ibu Jika ada pertanyaan Mengenai materi tadi ataupun uh, Mengenai Yang lain Bisa di sampaikan silakan mungkin juga karena beliau ini juga masih ada kerabat dengan mama dede jadi mungkin bisa uh, apa namanya uh, curhat dari ibu-ibu juga tidak masalah ya <laughs> silakan atau mungkin bapak-bapak monggo silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya terima kasih Saya sangat tertarik dengan Kedalaman ilmu tafsir yang ibu punya Ada satu pertanyaan terkait dengan tafsir tersebut Kata ibu tadi tafsir itu berlaku sampai saat ini prosesnya Apakah itu berkaitan dengan kontekstualitas Al-Quran yang pertama Dan yang kedua Sampai batas mana kita bisa Mentafsirkan Al-Quran Terkait dengan katakan Orang-orang yang dikatakan oleh Sebagian orang lain adalah liberal Katakan uh, Dengan mengatakan bahwa Yang selama ini pandangan umum kita Sebagai umat muslim misalnya Perkawinan sesama jenis itu dilarang Tapi belum lama ini Di Indonesia ada orang yang mengatakan itu Dan Dia dikatakan liberal katakan seperti itu Mungkin Itu saja pertanyaan saya tentang kontekstualitas dan sampai batas mana sehingga kita tidak tergelincir dalam salah tafsir terhadap Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya salah omong ya tadi sebenarnya bukan tafsir. Penafsiran yang harus terus berlangsung. Uh, di uh, mana saja, kapan saja. Uh, jadi setiap generasi, setiap masa, setiap kehidupan manusia... harus terus menafsirkan Al-Quran sesuai dengan situasi kondisi di mana dia berada. Karena mungkin tafsir yang dilah dibuat 100 tahun yang lalu mungkin sudah tidak cocok lagi. Belum, enggak sepenuhnya mungkin. Itu mungkin yang terkait dengan ayat-ayat tauniyah. -ayat bukan terkait dengan ayat hukum misalnya, atau ayat akidah. Kenapa demikian? Karena akal manusia berkembang. Otak manusia berkembang, situasi kondisi berkembang. Sehingga Al-Quran itu Allah sengaja mendatangkan ayat-ayatnya secara global. Kita yang merinci. Kalau seandainya sudah rinci, nggak akan ada lagi orang yang menafsirkan Al-Quran. Mungkin gak ada fakultas Usuluddin. Adanya fakultas Usuluddin adalah mencetak orang-orang yang akan bergelimang dalam penafsiran. Penafsiran ini kalau menurut Imam Suyuti, menurut Imam Ghazali, menurut Imam -im lain Dan memang kenyataannya tidak bisa dilakukan oleh semua orang Syarat untuk menjadi mufasir banyak Yang pertama adalah bisa bahasa Arab Bukan hanya sekedar bisa tapi dengan semua Yang terkait dengan kebahasaan mulai dari balagohnya, dari sisi kebahasaannya, dari sisi uslugnya, dari sisi ilumul qurannya, dari sisi usulfiknya, dari segi hadis, ilumul hadis dan sebagainya. Itu makanya sejak nabi sampai sekarang tafsir masih bisa dihitung meskipun sudah mencapai ratusan tahun. Tidak sebanyak jumlah manusia mungkin dari zalsah nabi sampai saat ini. Memang belakangan ada kritikan-kritikan terhadap penafsiran yang sudah dianggap muktabar oleh ulama, bahkan banyak kelompok-kelompok yang selalu mendengung-dengungkan tafsir ulang-tafsir ulang. Tapi... Untuk menafsirkan ulang, lagi-lagi syarat seorang mufasir harus dipenuhi. Dan juga harus mengetahui kaedah tafsir. Jadi selain kebahasaan, ada kaedah tafsir juga. Ada hal-hal uh, yang seperti metodologi menafsirkan, harus tahu juga. Uh, tidak mungkin seorang mufasir tidak tahu metodologi mufasir misalnya. Meskipun dia bisa, bisa bahasa Arab, bisa... Uh, Ilmu-ilmu yang dipersiapkan, tapi dia juga harus tahu metode dan kaidah tafsir ya, uh, uh, uh, tafsir ulang yang sudah dilakukan selama ini, misalnya tentang gender dan bahkan ada yang mengatakan uh, bolehnya perkawinan uh, laki perempuan. Karena di Al-Quran katanya tidak ada ayat yang mengatakan kawin harus dengan perempuan. Kemudian e, perkawinan sejenis boleh. Karena yang bertakwa saja yang masuk surga. Ini menunjukkan bahwa penafsiran-penafsiran ini keluar dari orang yang tidak mengetahui betul-betul... ...bagaimana seharusnya berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau terkait dengan sejenis... Ini banyak sekali pertanyaan karena banyak negara sudah melegalkan perkawinan sejenis. Dalam Islam tidak ada perkawinan sejenis. Kalau ibu-ibu baca surat An-Nisa 15-16 itu jelas ada di situ ayat tentang lesbi dan homo. Nah, di samping juga cerita tentang umat Nabi Luth yang dihukum, yang akhirnya mereka di Balikan kampungnya sehingga menjadi laut hitam yang ada di Yordan saat ini. Kenapa Islam melarang melarang perkawinan sejenis? Karena memang Islam mesunahkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan. Karena perkawinan tujuannya bukan hanya mencari pasangan, bukan hanya melampiaskan hawa nafsu. Tetapi yang memang fitrah bagi manusia, tapi juga adalah melahirkan generasi, dimana melalui generasi inilah nilai-nilai ajaran agama diwariskan. Tanpa ada generasi yang melanjutkan, generasi, mungkin Islam sudah inkirat, sudah mulai mau punah kan. Tapi berkat anak-anak kita, anak kita melahirkan cucu, cucu, dah. itu makanya kewajiban orang tua menanamkan pendidikan agama bagi anak-anaknya. Tidak ada pendapat yang selama ini kita dengar dari orang-orang non-muslim, bahwa biarkan anak memilih agamanya sendiri. Kita muslim tidak. Kita bertanggung jawab terhadap akidah anak-anak kita. Kita ingat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub sebelum meninggal itu berpesan, wala tunnah illa wa antum muslim. Jangan sampai kamu meninggal kamu dalam keadaan tidak muslim. Wasiat kan wajib dilaksanakan. Jadi sampai meninggal pun kita tetap masih mewasiatkan anak kita jangan sampai meninggal dalam keadaan mortad. Jadi Tidak benar itu kalau biarkan anak kita memilih. Kalau dapat hidayah. Kalau tidak, sedangkan hidarah harus dicari. Hidayah dicari. Manih tada. Fa innama ya tadili nafsih. Ya kan? Wa mandallah fa innama ya dillu Wa yazidu allahul ladinah tada Huda. Jadi barang siapa yang mencari hidayah? Buat dirinya sendiri. Dan orang yang mencari hidayah, Allah akan menambah hidayahnya. Nah, cara kita salat rawe, cara kita Berjamaah bersama, cara kita Berkumpul bersama, membahas olah agama Ini adalah cara menambah Hidayah, jadi bukan berarti Orang beriman, udah cukup Tidak, dia harus terus menambah Keimanannya, sehingga ada yang mengatakan Ada ayat lain yang mengatakan yaladina, amanu, Aminu Ya orang-orang yang beriman Tegaskanlah keimananmu dengan belajar Kalau nggak tahu. Fasalu ahlan dikriin kuntum la tak Jadi perkawinan antar sesama jenis itu dikutuk, bukan hanya dilarang, tetapi dikutuk oleh agama, karena bertentangan dengan keinginan Allah, peraturan Allah bahwa menikah adalah untuk melahirkan keturunan. Bahkan hadis Nabi mengatakan kawinilah perempuan-perempuan yang al-wadu al Ya kan bukan melarang untuk punya anak. Jadi lesbi dan homo itu hanya mengikuti hawa nafsu manusia. Padahal kita dengan puasa melatih menekan hawa nafsu kita. Bukan membunuh karena hawa nafsu itu membuat orang menjaga uh, tingkat kesejahteraan hidupnya. menjaga, agar memiliki keturunan. Itu hawa nafsu. Tetapi hawa nafsu yang harus ditekan adalah yang dilarang oleh agama. Kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Karena Allah sudah mengatakan, Fa wa kamu sudah diberi kitab suci, Al-Quran, sudah diturunkan Nabi, jelas-jelas dilarang. Kalau kamu masih mengikuti, berarti kamu memang mengikuti hawa nafsumu. Wa'amma mentoha Wa atharul hayata dunia Fa innal jahimahiyal Ma' Sungguhnya orang-orang yang melampaui Batas kemanusiaannya Sebagai hamba Allah Belanggar perintah-perintah Allah Dan lebih mengikuti Hawa nafsu dunia Maka tempatnya adalah Di neraka jahanam. Ya pahamnya deh Kalau ini ibu minta maaf Kalau enggak bisa memuaskan Terima kasih Ada pertanyaan lain? Silahkan silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Halo, bu uh, Terima kasih atas tahun siangnya ibu. Saya cuma ingin meluruskan apa yang saya pahami selama ini. Kalau yang namanya turunnya Al Qur'an itu tanggal 17 Ramadan yeah. Tadi ibu menyampaikan tuh pada malam ganjil antara 21 dan 29. Apakah selamanya yeah. pemahaman salah, saya yang salah atau mm -hmm. gimana nih bu? Iya. Yeah. Uh, sebenarnya dalam hadis ayat Al-Quran turun, seperti bagaimana saya katakan tadi, antara tanggal 21 sampai 29, itu pun di malam-malam ganjil. Tapi khusus Indonesia merayakannya 17 Ramadan, karena... dikaitkan dengan perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan dan dikaitkan dengan proklamasi Republik Indonesia yang juga terjadi pada 17 Ramadan. Jadi yang melaksanakannya cuma Indonesia. Sedangkan di Mesir tidak dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan. Jadi ini bid'ah, tapi bid'ahnya yang di Mekah berdosa enggak apa-apa. Ya kan? Heeh, uh, uh, ya. Silahkan. Silakan dari Bapak-Ibu jika dapat tanya. Kalau enggak ada kita pulang. Udah capek. Oh, Kalau enggak ada yang nanya kita pulang. Mungkin se uh, sekarang ini kan ada uh, berita tentang Profesor Quray Sihab itu dianggap syiah. Itu mungkin perlu diluruskan karena beliau... Yang sangat dekat dan berinteraksi dengan Profesor, kan perlu apa namanya Tabayun ya mungkin mungkin bisa sebagai pancingan silatan. Iya terima kasih. Sejak kedatangan saya di Perth, di Adelaide, di Sydney sampai di sini, pertanyaan pertama yang membrodong saya dari bandara itu Pak Quraisy Liberal, Pak Quraisy Syiah, Pak Kurais itu tetangga saya, rumah saya dengan pusat studi Quran tuh beda tembok aja. Uh -uh. Jadi pusat studi Quran saya di belakangnya persis Dan saya juga termasuk Dewan Pakar di pusat studi Quran Yang saya tahu Pak Qures tidak liberal Bahkan beliau keluar dari UIN pensiun dini setelah 4 kali meminta pensiun Karena nggak mau bertanggung jawab terhadap situasi di UIN tentang beliau itu Syiah, beliau tidak pernah menerima undangan untuk pergi ke Iran. Berkali-kali orang Iran mengundang, tidak mau. Bahkan sekarang di Fakultas Suluddin ada Iran Corner, perpustakaan Iran. Satu ruangan besar ya, enak, sejuk, dibiayai oleh Iran. Pak Rais bilang sama saya, "Saya waktu jadi rektor atau jadi dekan saya tidak pernah menerima Uh, Iran untuk meletakkan bukunya di YIN waktu itu kan. Tapi sekarang setelah peninggal saya sudah masuk. Sekarang di mana Iran dan Syiahnya Kalau berbicara tentang Syiah, tentang uh, apa, tentang liberal, mungkin sebagai seorang akademisi, sebagai seorang uh, yang memang tidak bisa dilepaskan dengan situasi kondisi dia ada, mungkin ada. Tapi untuk beliau Syiah sendiri saya jamin 100% tidak. karena saya mengajar tim teaching di Pasca dengan beliau itu berapa kali sebelum beliau pensiun ya. Jadi saya tahu beliau bukan liberal. Terserah Bapak-bapak mau menganggap itu kan kesan masing-masing. Ada -masing. mungkin kesan saya, kalau kesan Bapak mengatakan Terserah. Tapi kita harus tabayun tadi sudah dibacakan oleh Imam, "Idzaa'at kuntum fasikum minaba'in Ya kan? Harus tabayun, cross check. Jangan karena YouTube yang itu memang mungkin bisa diedit. Saya kan penyiar. Saya kalau nyiar dulu kalau direkam saya selalu ulang. Coba ulang, ada yang perlu diedit enggak? Dibuang, dipotong, ditambah itu bisa. Ya, jadi hati-hati jangan sampai ulama sekali Pak Quraisy orang pertama yang mendapatkan titel eh uh, penafsir Al-Qur'an dan memang bukunya banyak sekali produktif. Belum ada ulama sekala berdia kan? Dan Sebelum beliau mendapatkan gelar doktor, orang di Indonesia, tidak ada yang mendapatkan uh, Yang membahas Al-Quran secara uh, mendetail, yang ada hanya fikih Sehingga saat ini pun saya mencari pensiunan, tafsir, nggak ada untuk mengisi institut ilmu Al-Quran Yang memang swasta harus punya dok, uh, apa, uh, dosen tetap dalam bidang tertentu, gak ada Karena semua masih dalam usia belum pensiun, karena baru, selapa Qurais baru bergerak Pembahasan tentang ilmu tafsir. Sebelumnya orang terpaku Hanya pada fikih. Ya um, Jadi Saya sama berguru ke Al-Azhar Jadi uh, Saya pribadi Mengatakan Beliau tidak Syiah dan beliau tidak Liberal. Itu saja Iya Karena untuk apa dia pensiun dini Segala macam. Dan sekarang beliau Mendirikan pesantren Tujuh hektar mengadakan pembibitan mufasir. Setiap tahun beliau mengadakan uh, apa mencari orang-orang yang hafal Quran, di testing dan sebagainya, dididik di pesantrennya selama 6 bulan. Dosen-dosen yang sedang mengadakan penelitian diterbangkan ke Kairo, 20 orang, 25 orang, itu semuanya dibiayai oleh Pusat Studi Al-Quran. Ini yang perlu diluruskan. Dan kalau orang seperti dia didiskreditkan banyak sekali, saya baru dengar si begini-begini, itu saya sedih. Ini pembunuhan karakter namanya ya kan? Uh -uh. Janganlah demikian, ya kan? Gak mudah untuk menjadi seorang mufasir, butuh puluhan tahun. Dan tidak gara-gara setitik semua pribadi orang itu menjadi jelek. Semua orang punya kelemahan, ya kan? Semua orang punya kelebihan, itu saja. Terima kasih. Ini Putri, tak ada yang tanya. Sudah capek ya? Atau dari bapak-bapak lagi? Silakan. Ya, silakan. Siapa itu orang yang terkenal bilang saya Pak Rais kan? Ah. Ya, ini. Beliau memang menulis buku. Buku itu kalau ada sudah baca bukunya belum? bukunya ini dibagi dua bab. Pendapat ulama tentang jilbab yang terkait dengan ulama mutaqaddimin dan ulama modern. ulama mutaqaddimin itu memang mengharuskan, pakai kudung begini, begini, begini. Sayang bukunya enggak, saya nggak bawa ya. Di sini ada nggak sih? Harusnya dikirimin kemari ya, jadi dibaca. Di situ beliau inilah pendapat muktabar yang diikuti oleh para ulama dan ini yang lebih baik. Barang siapa sudah mengikuti pendapat ini, jangan ikut yang lain. Bab kedua, dia membahas tentang jilbab dalam pandangan ulama kontemporer. Di antaranya dia banyak mengikuti Profesor Ismawi. Ya kan, di situ kalau baca kontemporer, Sahurur juga mengatakan ya isi orang masing-masing. Ya kan, uh, uh, orang merdeka wajib pakai kudung, orang yang nggak merdeka wajib kudung. Tapi itu dia mengemukakan pendapat orang lain, bukan. Nah, ini kesalahannya Pak Kurais, najwa tidak pakai kudung. Tapi Nahla atasnya kakaknya pakai kudung, istrinya pakai kudung. Saya nggak tahu alasannya kenapa naguap. Apakah karena kalau naguap kerja di metro, ketika kalau nggak pakai, kalau pakai kudung keluar atau gimana? Saya tidak tahu. Itu urusan pribadi beliau. Tapi apakah negara-negara itu kita harus meliberalkan dia, kan begitu? Terserah bapak-bapak, terserah ibu-ibu, ya. Tapi dia tidak pernah mengatakan nggak wajib berkudung, nggak nggak perlu berkudung, begitu. Nah, itu kita suka diskusi karena di situ kan ada pembi, ada e, pembelajaran tabu mufasir jadi selain yang dikirim ke Cairo ada juga para mufasir yang dididik di situ diajar selama berapa dua semester dalam setiap tahunnya orang yang sedang S2 dikumpulkan diajar selalu diskusi tentang itu cuma orang selalu tanpa membaca bukunya mendiskreditkan dia harusnya ini memang Ini seperti bapak-bapak ini, beli bukunya dong, taruh sini. Jangan Quran melulu. Quran kan harus dipahami. Belilah bukunya kemari. Itu namanya cross-check. Kalau saya tahu, saya bawa. Karena saya enggak tahu begini, saya juga kaget. Kok di sini namanya begini, padahal di sana namanya sangat harum. E, tiga bulan yang lalu itu peringatan 70 tahun beliau dan 10 tahun PSK. Itu seminar dari seluruh Indonesia dosennya. selama dua hari ya kan? Uh -uh. maka yang saya heran juga ya ya mudah-mudahan semuanya akan menjadi baik kalau dibawa bukunya ke sini ya jadi ini seperti Pak Nurni belilah. bermodal gitu ya kan atapsir depak ditaruh di sini apa di sini ya kan jadi langsung bisa melihat saya lihat dimana-mana nggak ada satu padahal buku Pak Quraisy itu 30 lebih Tapi tidak ada satupun buku Pak Kurais. Ya kan? Kita harus bangga dengan ulama dari Indo Nusia. Ya, e -e. karena apa? Dengan adanya tafsir Adabi Istimawi, dengan e Adabi Istimawi itu adalah tafsir dengan corak sosial kemasyarakatan. Itu tafsir menjadi berbeda sesuai di mana orang yang menafsirkan. Hamka menafsirkan dengan Adabi Istimawi karena beliau juga terpengaruh dengan Muhammad Abduh beliau banyak coba udah ada yang baca belum tafsir al azhar itu mengkonter semua hal-hal uh -uh. yang tidak sesuai dengan al quran apalagi dalam persoalan perempuan dia banyak membahas tentang perceraian tentang perlakuan laki-laki terhadap perempuan tentang poligami ya kan karena kondisi di mana pak hamka berada kiai hamka itu adalah di padang ya kan uh -uh. Kemudian Pak Kuraiz mungkin agak nasional. Yang mana bangsa kita itu bukan hanya terdiri dari satu suku bangsa, pemikiran. Terdiri dari semua suku dan sebagainya. Jadi saya mohon nanti adalah yang mengirimkan buku Pak Kuraiz. Begitu ke sini. Sehingga bisa lihat langsung. Tabayun, jangan... tafsirnya ke... Uh, Ulumul quran kemudian uh, kemarin keluar lagi bukunya Kaedah Tafsir ya kan uh, uh. kemudian sudah keluar juga uh, bukunya Wawasan Al Quran yang kedua ya kan? Uh, uh. tak kenal maka tak sayang ya kan uh, uh. karena kurang sosialisasi kurang komunikasi kita jadi tidak mengenal siapa ulama kita ya mungkin kalau kita bangga dengan ulama-ulama luar Kita bangga dengan Ibnu Asyur, dengan Ibnu Kasir, dengan uh, si Jilalil Quran. Saya kuto, langkah baiknya kita juga mengenal ulama dari bangsa kita sendiri, ya. Dan ini merupakan suatu penghargaan kita kepada ulama. Itu saja. Mungkin itu dari bapak ibu atau. Ini masalah perkiraan lifestyle folder preferensinya di Sokarip ini apa? Kenapa? Emang masalah. Saya enggak lihat bacain dong. Saya enggak pakai kacamata baca, jadi saya enggak lihat gimana. Oh, ini ada Mau tanya tentang ini, apa benar? Perkiraan Lailatul Qadar, jika masuk bulan suci Ramadhan dimulai hari Ahad dan Rabu, maka Lailatul Qadar tanggal malam 29. Jika jika masuk bulan suci Ramadhan hari mulai Jumat dan Selasa, Lailatul Qadar malam 27. Jika hari Kamis, Lailatul Qadar malam 25. Hari Sabtu, malam 29. Hari Senin, malam 21. Nah, kira-kira bagaimana mengenai hari ini? Tadi saya katakan dalam hadis sahih Referensinya Busro Karim halaman 5-6 Apa itu Busro Karim? Dalam hadis sahih. ya Dalam hadis sahih dikatakan malam Lailatul Qadar tidak bisa ditentukan antara tanggal 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Jadi tidak otomatis Lailatul Qadar tanggal 29. Itu makanya 10 terakhir, 10 hari terakhir Ramadan itu orang i'tikaf. untuk apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena memang Lailatul Qadar Tidak ditentukan tanggal 29, tetapi antara 21 sampai 29 itikaflah di hari-hari ganjil itu saja yang saya tahu. Kalau saya salah, saya mohon maaf, ya kan? Namanya manusia begitu kan? Uh -uh. Ya, ya kalau lain ya malam Lailatul Qadar jadi lain-lain. Berarti tiap malam Lailatul Qadar. Jadi etiket tiap malam, enggak apa-apa. Iya kan? Uh -uh, begitu. Jangan ribut, ya kan? Karena apa? Kita enggak tahu kapan malam Lailatul Qadar. Nah, karena Anda misalnya yang berpuasa hari Sabtu, silakan sesuai dengan hari Sabtu. Yang hari Minggu, sesuaikan dengan yang hari Sabtu. Semuanya kan ijtihad. Jangan ijtihad kemudian diklaim sebagai pendapat yang paling benar. Ya kan? Sebagaimana tafsir bukan yang paling benar. Itu usaha manusia memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yang ditopang oleh ilmu pengetahuan. Yang harus dimiliki seorang mufasir. Hasilnya Allah yang tahu. Tapi kalau nggak ada mufasir bagaimana kita memahami Al-Quran. Bahkan tawaduknya Imam Sha'rawi dalam pembukaan tafsirnya dia mengatakan Saya tidak berani mengatakan saya menafsirkan Al-Quran. Yang saya bisa katakan adalah apa yang saya tulis ini adalah telepatiku antara aku dan Alquran. Sebab kalau mau dikatakan orang yang paling pantas menafsirkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang beliau sudah tidak berada di sekitar sekitar kita. Siapa lagi yang menafsirkan? Ya para ulama, al ulama warahatul ambiya Makanya ijtihad itu kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu. Yang penting dia tidak Melanggar kaedah-kaedah yang memang seharusnya dimiliki. Sebab segala sesuatu punya peraturan. Cabut gigi aja kalau dicabut sama tukang tambal ban, nggak bisa kan? Nah, kalau Anda mau dicabut oleh tukang tambal ban, ya eh bisa menafsirkan sembarangan. Nah, penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkompeten mengakibatkan adanya kerancuan. Kita misalnya pernah mendengar ada Penafsiran arrijalu kawamu na'ala yang bisa protes perempuan. Enak aja perempuan di bawah lindungan laki-laki, di berdaya laki-laki. Kan arrijalu bukan laki-laki, tetapi kaki. Jadi orang yang paling banyak menggunakan kakinya keluar mencari nafkah dan sebagainya, dialah menjadi pemimpin keluarga, walaupun dia perempuan. Coba bawa kata arrijalu bermakna kaki ke timur tengah orang yang punya bahasa Arab. Mau enggak dia nerima? Kita makan, Rima kan begitu, makanya harus bisa dipahami oleh orang yang punya bahasa kita salah pemakaian kita nggak mau ya kan orang Australia masuk Indonesia masuk eh ketemu sama kita dia mau oh anakmu sudah raya raya betul besar tapi untuk Indonesia raya anak kita oh anak saya sudah besar tentu kita protes dong nggak anak saya sudah besar bukan sudah raya bener nggak apalagi salah nah itu makanya harus punya ilmu yang mendasari kemampuan seseorang untuk menafsirkan. Apalagi di era saat ini ya, dimana setiap keahlian meskipun tukang rumput katanya harus punya sertifikat. Apalagi menafsirkan Al-Qur'an. Kalau nggak ada, kita pulang. Siap, <laughs> Kalau nggak ada pertanyaan siap, lagi, ini. kita pulang. Saya tertarik dengan apa, ungkapan ibu tadi tentang seharusnya yang para yang sekolah di sini bisa memberikan sumbangan gitu ya terhadap. Nah saya sekolahnya udah hampir selesai tapi saya merasa kok tidak dapat memberi sumbangan apa apa ya gitu ya untuk tafsir nah, Jadi gimana biar kita bisa menemukan hal itu gitu biar ibu, kita bisa. Ibu jurusan apa? Psikologi bu Masya Allah Saat Saya sudah pengen menggagas buku tafsir Psikologi, tapi saya nggak punya waktu Saya sedang mengumpulkan bahan Sebenarnya psikologi itu sumbernya Al-Quran Bukan orang barat Karena di Al-Quran banyak sekali Ayat-ayat yang menggambarkan Psikologi manusia Orang-orang yang Dapat kitab suci dari Allah dengan tangan diri Itu wajahnya hitam kelam Itu kan psikologi Orang suami yang mendapatkan berita anaknya perempuan pada masa sebelum Islam, ya kan? Dikatakan hitam legam, ya kan? Wa bil unsa zalla qadhim, minal min suyam, Itu penggambaran psikologis seorang bapak yang tidak menerima kelahiran seorang putri. Atau di surah Azab dikatakan orang yang ketakutan itu jantungnya bagaikan naik ke. Penggorokan itu penggambaran. Sehingga Sayyid Kutub menulis buku At-Taswir Al-Fanni dalam Al-Quran. Sebenarnya itu adalah penggambaran yang sangat indah terhadap kejiwaan manusia di dalam. Itu adalah psikologi Al-Quran. Sekarang sudah ada Profesor Najati sudah menulis psikologi dalam Al-Quran. Profesor Abu'l-Azaim. ada lagi satu saya lupa sudah banyak mulai menggagas meskipun barunya bukunya baru kecil-kecil itu sebenarnya sangat bagus. Masa enggak terpikir ketika membahas satu masalah ketika kita baca Quran pasti ada kaitannya. Itu sangat sangat ditunggu integrasi psikologi dengan Al-Qur'an. Karena sumber psikologi seharusnya Al-Qur'an bukan nah kita kurang perhatikan. Nanti kalau orang sudah mendapatkan, oh iya ini ini kan begitu. Seharusnya kita yang sadar. Kenapa? Itulah tadi kita mungkin baru belajar Al-Quran di permukaan. Seharusnya kalau itu bisa dipahami dua-dua, kita bisa menelurkan tafsir psikologi dengan corak psikologi. Kalau sekarang ini kan tafsir dengan corak ilmu pengetahuannya kan? Ada yang tentang alam semesta yang, yang dihasilkan oleh Profesor Baikuni ya kan ada tafsir uh, tentang perempuan meskipun ini feminis perempuan bukan gender ya ada tafsir tentang yang dibuat oleh akad itu uh, tentang perempuan juga tapi bukan gender ya perempuan dalam Alquran jadi bagus sekali mungkin coba baca Quran dengan hati Kemudian kaitkan dengan apa yang anda pelajari, anda bisa memberikan sumbangan kepada penafsiran dari sisi psikologis, terutama ayat-ayat yang terkait dengan penggambaran Allah terhadap situasi kondisi manusia, baik ketika dia berdosa, ketika dia menerima kabar gembira, ya kan? Orang-orang yang mendapatkan kitab suci dengan tangan kanan, wajahnya putih berseri-seri, atau ketika orang sedang melihat, menunggu melihat Allah. wujuh ila rabbiha itu kenapa itu psikologis penggambaran psikologis selama ini belum ada yang melanjutkan mungkin zilalil qur'an membuat taswir alfani sebelum dia terseret dalam bidang politik begitu dia masuk ke dalam politik coraknya berubah menjadi corak haraki yaitu corak pergerakan yang dinamis di sini banyak sekali ada ahli psikologi, ahli geologi, ya kan? Uh, uh, kalau di ahli geologi itu sudah banyak menemukan, misalnya bisa mengetahui uh, umur fosil, umur tumbuhan, dan sebagainya. Kedokteran juga dalam bidang uh, Autopsi misalnya, uh, sudah bisa menggunakan lalat sebagai uh, penentu kapan jenazah itu meninggal dengan jenis lalat yang nempel di jenazah itu. Misalnya lalat yang masih biasa, wah mati baru, baru mati. Tapi sudah 2-3 jam lalat yang sudah hijau, yang sudah sekian, lalat yang sudah bertelur, jadi dengan penemuan itu, Apa? jadi lalar yang kita sangka nggak punya fungsi ternyata punya fungsi juga ya kan untuk menentukan apa kapan jenazah itu meninggal berapa jam dari jenis lalat dan telur yang menjadi larva menjadi ini dari situ kan padahal Alquran ada menyebut lalat zubat kan? Ada menyebut semut, menyebut lebah. Seolah-olah itu binatang kecil yang tidak ada pahala. Ternyata, kenapa Allah sebut madu? Kenapa Allah sebut semut? Ya kan? Karena semut itu mirip manusia, punya koloni, punya rakyat, punya apa? Ya kan? Jadi memang Al-Quran perlu pemahaman, perlu perhatian dari Karena memang Islam tidak mengenal perbedaan, tidak pernah dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu Islam. Semuanya harus dibajukan dengan baju Tauhid. Jadi, uh, uh, artinya ilmu apapun yang kita tuntut, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekedar kita jadi pakar, kita jadi ini, tapi kita tidak dekat kepada Allah. Tapi justru ilmu itulah. Makanya Allah menjanjikan orang yang menuntut ilmu. dengan satu derajat. Nah, ini tentu bagi yang mau membajukan ilmunya dengan tauhid. Kita. Eh. Saya rasa udah nggak ada lagi, lagi. lagi. Oh masih ada. Tadi silakan. Assalamualaikum Ibu. Saya ya. ada dua pertanyaan. Gak dua duanya titipan sebetulnya. Yang ya. pertama terkait tadi Ibu menyentuh sedikit tentang itikaf ya. Mm -mm. Kalau hukumnya untuk Perempuan dan anak-anak itu seperti apa? Yeah. Kemudian pertanyaan kedua. Um... Oh iya. Yeah. <laughs> uh, kalau perempuan dan remaja putri itu kan selama Ramadan ini uh, lazimnya uh, kedatangan tamu ya Ibu ya. Jadi mm -hmm. selama kita tidak bisa berpuasa dan tidak bisa sholat, apa aja sih yang bisa dilakukan supaya kita tetap bisa menjemput lipat gandanya pahala di bulan Ramadan. Terima kasih. Terima itu memang ibadah yang dilakukan di masjid. Ah, uh -huh. ya selain melepaskan diri dari keduniaan kita, menghisap diri kita sebelum Allah menghisap kita ya kan? Mendekatkan diri kepada Allah dengan perbanyak zikir, doa, sembahyang dan sebagainya. Uh, maka Bagi perempuan yang masih punya anak-anak Sebenarnya tidak wajib ya e, e, Karena Anak-anak lebih utama Dari ketika Apalagi e, Kalau sampai anak-anaknya Terlantar uh -uh. Itu makanya perempuan juga nggak wajib Sholat Jumat Tapi kalau anaknya sudah nggak ada Kayak saya udah gede-gede, boleh saja sholat Jumat Gak ada larangan Ibu-ibu yang sudah nggak punya anak lagi Boleh saja etikaf ya kan Apalagi itikap dengan suami, misalnya suami di ruangan lain, di sini lain, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya ibu-ibu yang masih memiliki anak, sebaiknya anak-anaknya lebih diutamakan. Ya. Mengenai perempuan yang sedang hate, kan banyak tugas-tugas perempuan. Ketika bulan puasa kan kita sibuk bersihkan rumah, bersihkan kamar, apa semua. Itu kan semua amal soleh juga. Amal soleh tidak hanya terbatas pada puasa, zakat, ngaji dan sebagainya Tapi juga adalah semua amal yang bermanfaat Yang manfaatnya berguna bagi kita dan bagi orang lain Jadi jangan pernah menyangka Bekerja di rumah tangga bukan amal soleh Itu semua amal soleh ya? Terima kasih Sudah, katanya sudah Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu Mohon maaf Saya eh, mengatakan ini sesuai dengan kesan saya. Sedangkan kesan saya adalah dibangun oleh latar belakang saya. Latar belakang saya dibangun oleh sekolah saya. Jadi saya mohon maaf tiada gading yang tiada retak ya. Saya mohon maaf sekali lagi semoga yang kita bahas ini bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon diri besok saya akan terbang ke tempat lain. Mudah-mudahan kedatangan saya ini. sini Bisa membawa manfaat bukan sebaliknya. Amin ya robbal alamin. Ombilahatul fiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.